Yang Pak Sony, s i l a k a n Pak. Oke,、Sony. Pak,、uh, itu bukti bahwa pimpinan daerah kita itu banyak kan orangnya pikirannya cufat sama tukang latah ikut-ikutan. Kalau udah satu daerah ngelakuin itu ikut-ikutan. Seharusnya kan itu semua agama ada ajaran sesatnya. Yang diperlukan adalah pembinaan jemaah atau jemaatnya itu supaya tidak menyimpang. Ya itu aja. Oke, terima kasih. Pak e d i y a Silahkan Pak. Ya, kita jangan mengatasnamakan kebebasan beragama. Pemerintah kita ini, apa negara kita ini sekarang ini banyak bencana k a r e n a kuwalep sama ulama itu aja deh. Oke, nanti ya tiga sembilan satu enam puluh untuk kami t r a b i s n i s yang ingin beropini Pak Hendri. Ya、uh, menurut saya Mbak bahwa seharusnya yang harus kita perhatikan itu bukan kebebasan agama. Memang kebebasan agama ada dalam Undang-Undang Dasar. Tapi juga harus dicermati orang bebas beragama, tapi tidak boleh melecehkan atau menyimpangkan agama tersebut. Itu yang paling penting. Jadi harus dikaji. Kalau menurut saya terlepas itu bagus atau tidak kebijakan pindah daerah. Tapi memang p e r s o a l a n Ahmadiyah itu memang harus kita s i k a p i bersama supaya、eh, tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi. Dan juga tidak ada orang-orang yang kaum-kaum intelektual Yang s o k s o k intelektual Lalu dia membiaskan persoalan Islam itu sendiri Terima kasih Oke,、okay, Pak Jono Selamat sore s e l a k a n Assalamualaikum Ini Jadi, negara kita kan memang negara Islam p e a g a m a Islam kan banyak-banyak Agar s a d i r a n Di negara mana juga banyak begitu Kenapa m u s i saling serik hati? Tidak boleh dong Kau kebebasan beragaman i harus benar-benar dini i g n n k a Diterahkan kan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 パテオさんはそれ ?Pateo。Young Paya Pratican Salamaini, s u m a Adasa to clompox y o n g Mandominaci Clarana a h m a d i a s i d a t l i k u r k a n e k a d e t i m e n t r y Barublatanani clompox and k s i t a r a in ten Mangumpur Ahmadia, y o n g t h Angapman and e n g a r i Adaran Islam.Kalo di Ahmadia みんぱん、みんぱん、みんぱん、みんぱん、みんぱん、pemerintah pusat tidak melakukan pelarangan terhadap ahmadiyah, tenda seharusnya berkoordinasi dengan pusat, jangan terpengaruh sebab ditekan, digertak takut kehilangan dukungan dari kelompok tertentu. Teman-teman ahmadiyah. パティオ・ディマガシ peraturan ini sangat-sangat membahayakan ya, kalau bangsa Indonesia itu udah apa, silahnya melarang orang lain yang tidak paham itu terlalu bahaya untuk kaum minoritas, t e b a p di dalam Islam sendiri itu banyak di daerah saya itu ada yang namanya Islam ABUGE, nanti kalau sudah Ahmadiyah kena pasti yang lain-lain itu pasti dihancurin lah, itu namanya k e b e t a l a n udah gak g ada, ya dari saya バブルそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ e そ ごめんなさ i ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、んなさい、ごめんなさい、ごんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、んなさい、ごんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさんなんなさんなんなさい、ごめんなさなさい、ごめんんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなんなさい、ごめんなんなさい、ごめんなさい、ごめんなさなさい、ごめんなさい、ごんななさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、い、ごめんんな アジャーナダム・エスカン・サラスボーニャ、レタフジャス・リリー、レタフジャンディス・ス・リリー、レタフジャンディス・リリー、レタフジャンディス・リリー、レタフジャンディス・リリー、ス・リリー、レタフジャンディス・リリー、レタフジャンディス・リリー、レタフジャンディス、リリー、レタフジャス、リリー、レタフジャンディス、リリー、レタフジャンディス、リリー、レタフジャンディス、リリー、レタフディス、リリー、レタフジャンディス、リリー、レタフジ 私はこのように、私はこも、ように、私はこのように、私はこのように、私はこもように、私はこのうに、私はこのように、私はこのうに、私はこのように、私はこのように、私はこのうに、私はこのうに、私はこのように、私はこのうに、私はこもように、私はこのうに、私はこのうに、私はこのように、私はこもうに、私はこのうに、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのように、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私はこのうに、私 Menimbulkan、uh, letupan-letupan yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih mbak. Terima kasih m a k Rita r i Saya beralih ke Pak Jody. Selamat malam. Ya, malam. Silakan. Ini keraguan dari presidennya yang kemana-mana jadi arah apa namanya? Kekhianatan hukum yang kasihan tuh yang dibawa itu, yang polisi dibawa, tentara-tentara dibawa, gubernur yang wali kota itu yang kasihan karena di atasnya nggak jelas. Terima kasih. Selamat malam p a n d i Terputus Pak Andi ya Oke、okay, Pak Andi yang bisa n u n g g u b u n g i kami Oke Pak Andi selamat malam Ya selamat malam s i l a k a n Pak Andi Iya sorry saya cuma mau nanggapi sedikit aja Menurut saya sebaiknya pemerintah tegas ajalah Kalau memang ini harus d i l a r a n g ya larang lah Kalau memang harus mengikuti hukum Islam yang di Indonesia Ya ikuti n i ikutin lah Saya cuma, saya cuma ini aja, saya cuma miris aja kalau ngeliat、uh, video orang yang dipukulin yang sudah setengah mati di ini, di posisi t o k i n pakai bambu itu miris bu, ngeliat di seluruh dunia ini kok kayak begini gitu loh.、Uh -huh. Jadi kalau emang mau d i l a r a n g l a r a n g lah, kalau mau, mau dipukulin kan tuh boleh kelar, b u d a h l a h nggak usah pemerintahnya, nggak usah mencapai i t a y a gitu loh. Yang selesaikan aja yang paling enak、eh, dan aman y a n g bagaimana, dan saya setuju penonton yang pertama. itu yang tadi jualan kambing itu、hmm. yang bikin rusak dan r u s a k kok malah dibiarkan, bu, itu juga sama itu penyakit juga bu. Terima、hmm. ma kasih. Iya terima kasih Pak Andi untuk tanggapan anda.